Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali nih, sahabat baik kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Nggak kerasa kita sudah mencapai di ujung hari, di hari Minggu, yang mana kalau hari Minggu dan di malam hari pula, udah waktunya nih kita mendengarkan curhatan-curhatan keren dari sahabat Pagar Kehidupan. Nah, bagaimana nih teman-teman? Ada nggak beberapa kisah di hari-hari kemarin yang mungkin masih menjadi halangan gitu? Kayaknya kok masih ada beberapa hal dalam hidup gue mas bro yang belum pernah dibahas oleh pagar kehidupan tapi gak tahu gitu caranya gimana ya supaya gue bisa keluar dari masalah. Nah kalau memang itu jadi kendala kamu yuk kita langsung dengerin curhatan sahabat pagar kehidupan hari ini. Siapa tahu nih di curhatan hari ini ada beberapa masalah mereka yang sama loh seperti kamu dan pastinya memberikan jalan keluar ya. Nah, sekali lagi bagi kamu yang ingin curhat juga kepada saya, caranya ada di bagian deskripsi video ini. Silahkan dilihat dan diikuti ya. Oke, kita langsung aja ke email pertama di hari Minggu ini. Email pertama ini adalah email yang pernah ditanyakan juga oleh banyak sahabat pagar kehidupan di bagian komentar YouTube. Pertanyaannya ini cukup menarik. Kalau kamu adalah sahabat pagar kehidupan yang setia... Saya sering kali ya teman-teman memberikan video yang berhubungan dengan metode hukum tarik-menarik. Ada beberapa video di pagar kehidupan yang selalu saya gunakan yang namanya visualisasi. Tahu dong yang di secret ya bagaimana caranya kamu menarik impian, menarik rezeki menggunakan hukum tarik-menarik. Nah pertanyaan berikut ini ditanyakan oleh seseorang yang ada hubungannya dengan materi hukum tarik-menarik atau di secret tadi. Pertanyaannya simple dan juga sangat menarik. Pertanyaannya ditanyakan oleh seseorang yang bernama Devin Putra Bunyinya begini Assalamualaikum Mas Aryan Waalaikumsalam Saya Nova Fair, sahabat setiap pagar kehidupan dari negeri Formosa Wih, negeri Formosa, ayo negeri mana, ayo Ada yang tahu negeri Formosa mana? Bandung Bukan, coba cari di Google ya Setelah dengar motivasi dari pagar kehidupan Alhamdulillah sangat membantu hidup saya Nah, langsung aja nih Mas Bro Saya ada dua pertanyaan yang mengganjal yang mau langsung saya tanyakan kepada Mas Bro ya. Yang pertama, bagaimana sih Mas Bro cara membedakan bervisualisasi dengan menghayal? Yang kedua, dalam hukum The Secret dijelaskan bahwa pikiran adalah doa. Lalu sebuah firasat menjadi kenyataan itu apakah karena kita terlalu memikirkan hal tersebut atau memang terjadi begitu saja. Sekian pertanyaan saya mas bro, sukses wa buat pagar kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sangat bagus, Devin. Pertanyaan di hari ini diawali oleh pertanyaan bagus dari seseorang yang bernama Devin. Pertanyaannya intinya begini. Apa sih perbedaan antara bervisualisasi dan menghayal? Nah, <laughs> ini pertanyaan sejuta umat nih. Ada nggak di antara kamu yang juga bingung gitu ya? Apa sih mas bro bedanya bervisualisasi dengan menghayal? Soalnya kalau misalnya kita dengerin video The Secret, video pikiran adalah doa dari pagar kehidupan gitu ya, disitu saya menyuruh untuk bervisualisasi, membayangkan seolah-olah kita sudah menerima apa yang kita mau. Nah apa bedanya itu dengan menghayal? Bagus ya pertanyaannya. Jawabannya adalah begini. Menghayal itu tidak dihayati pakai perasaan bahwa kita sudah memiliki. Sementara bervisualisasi itu dihayati pakai perasaan bahwa kita sudah memiliki. Sekali lagi ya, biar jelas. Menghayal itu tidak didasari oleh perasaan seolah-olah kita sudah memiliki. Tapi bervisualisasi itu didasari oleh perasaan bahwa kita sudah memiliki hal tersebut. Jadi saya kasih contoh. Orang mnaghyal tu, dia mnaghyal bahwa aduh enak ya kalau punya pacar, pacar gua ganteng atau pacar gua cantik, bayangin aja. Tapi dalam dirinya, dia belum mengamini bahwa gua nih sudah punya pacar loh. Bahwa gua bisa nih punya pasangan seperti ini loh. Bahwa gua udah yakin banget bahwa gua sudah memiliki. Nah kalau tidak ada perasaan keyakinan bahwa dia sudah memiliki hal tersebut, itu jatuhnya Jelas ya teman-teman ya, tapi ketika orang membayangkan hal yang sama misalnya, dia membayangkan enaknya sudah punya pasangan dan disitu dia didasari oleh sikap atau perasaan bahwa dia yakin gue sudah memiliki pasangan yang gue bayangkan, itu namanya bervisualisasi. Jadi perbedaannya hanyalah kepada perasaan sudah memiliki dan belum. Perasaan belum memiliki namanya menghayal, perasaan sudah memiliki namanya bervisualisasi. Jelas gak nih? Jelas ya. Itu dia. Nah pertanyaan dari Devin yang kedua yang ada hubungannya juga dengan topik yang sama adalah ada yang namanya firasat. Firasat itu bukan judul lagunya Marcel, bukan ya kan? Tapi firasat itu adalah sebuah perasaan yang seolah-olah kita tahu nih bahwa kok kayaknya gua harus belok kanan ya, biasanya belok kiri entah kenapa gitu mas bro. Kayaknya kok gua malah punya keinginan belok kanan. Nah itu firasat tuh. Kayaknya kok gua ngerasa gak enak gitu mas bro nih. Ada apa ya gerangan? Nah itu firasat. ya Jadi firasat itu adalah sebuah perasaan, perasaan yang menarik kita kepada sebuah kejadian seperti yang saya contohkan tadi. ya Nah pertanyaan dia bagus, apakah firasat itu juga didasari oleh suatu hal yang kita pikirkan terus-menerus? Jadi kalau misalnya kita belajar hukum the secret, hukum tarik-menarik, saya mengajarkan bahwa apa yang paling sering kamu pikirkan bisa menjadi kenyataan. Betul kan? Nah, Apakah firasat itu juga bisa terjadi oleh karena hal yang kita pikirkan terus-menerus menggunakan hukum tarik-menarik? Jawabannya tidak. Gini teman-teman, firasat itu berbeda dengan hukum tarik-menarik. Firasat itu lebih kayak kepekaan diri kepada suatu hal yang akan terjadi. Misalnya gini loh, kamu merasa kok gue biasanya belok kiri mas bro, tapi firasat gua mengatakan lebih baik belok kanan deh, kenapa ya? Nah begitu kamu turutin perasaan kamu menuruti firasat kamu ternyata besoknya ketahuan oh ternyata di sebelah kiri ada bencana wah kamu selamat tuh itu namanya firasat ya tapi hukum tarik menarik beda misalnya gini kamu habis bervisualisasi abis itu tiba-tiba ketarik pengen baca koran yang biasanya enggak kamu pengen baca gitu. Kamu baca tuh koran tiba-tiba begitu baca koran ada beberapa hal yang saling sambung menyambung dengan hal yang kamu visualisasikan tadi. Nah ketarik oleh hukum tarik menarik itu berbeda dengan firasat Itu ibarat kata yang satu bakso yang satu somai Beda dua-duanya gak bisa disamain Jelas ya Jadi apakah firasat itu terjadi karena kita menggunakan hukum tarik menarik? Bukan Firasat itu terjadi karena ada kuasa Tuhan di dalamnya yang ingin memberikan kamu petunjuk Jadi beda ya Antara hukum tarik menarik dengan firasat Itu dua hal yang berbeda. Yang satunya Marcel, yang satunya Afgan. Ya, perumpamanya gitu. Jelas ya? Oke. Okay. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke email yang kedua nih. Email yang kedua ini juga kerennya bukan main. Jadi gini, teman-teman. Pernah nggak kamu merasakan sebuah fenomena, sebuah kejadian, di mana ketika kamu berada di sebuah lingkungan yang ramai, kamu tuh nggak merasa nyaman gitu. Ngerasa kalau dilihatin orang tuh bawaannya kayaknya gelisah, cemas gitu ya. Kayaknya kenapa ya mas bro? Kalau gue di tengah-tengah keramaian tuh kok gua rasanya jadi gak enak, gak tenang gitu. Nah kalau kamu merasakan hal itu, ini juga adalah hal yang dirasakan oleh sahabat pagar kehidupan yang berikut ini. Email kedua ini dituliskan oleh seseorang yang bernama Martin Siregar. Martin Siregar bertanya seperti ini. Halo kak, aku Martin. Jadi gini, Aku mau tanya nih dan sekaligus minta pencerahannya ya. Kenapa ya? Aku nih akhir-akhir ini selalu cemas dan cemasnya itu bisa dibilang aneh banget gitu. Cemasnya tuh ketika aku keluar rumah dan berhadapan dengan masyarakat aku merasa diperhatikan atau dilihatin oleh orang-orang sekitar dan tiba-tiba itu membuat aku jadi cemas dan stres gitu. Kenapa ya mas bro perasaan seperti ini bisa datang? Terima kasih kak atas kesempatannya. Sukses terus buat pagar kehidupan. Oke, okay. jadi seseorang yang bernama Martin Seregar ini punya permasalahan yang bisa jadi dialami oleh banyak orang. Dimana ketika kita keluar ke masyarakat, kadang-kadang kita suka ngerasa kok cemas gitu ya. Gak nyaman gitu mas bro, bawaannya tuh gue jadi pokoknya gak tenang gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah begini. Hal itu disebabkan bisa karena dua hal teman-teman. Bener, bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama... Biasanya orang yang cemas atau gelisah akan sesuatu hal itu pertanda bahwa diri mereka belum terbiasa dengan hal itu. Contoh nih. Misalnya kamu masih grogi gitu ya kalau bicara depan umum, gua kalau bicara depan umum tuh rasanya gelisah, Mas Bro, enggak tahu kenapa. Itu penyebabnya yang paling sering terjadi adalah karena diri kamu belum terbiasa dengan hal itu. Piye kan? Orang kalau belum terbiasakan suatu hal, bauannya kalau enggak cemas, gelisah, grogi, enggak enak gitu ya tapi kalau ditelusin terus lama-lama terbiasa lama-lama perasaan gelisah cemas itu akan hilang itu yang pertama jadi Martin kamu merasa tidak nyaman bisa jadi karena memang kamu sudah lama tidak terjun ke masyarakat luas yang membuat kamu jadi gak biasa gitu dilihatin orang rasanya kok cemas dan gelisah cenderung stres itu yang pertama nah penyebab yang kedua ini juga keren banget Setelah yang pertama tadi penyebab utamanya adalah karena diri kita tidak terbiasa, yang kedua yang membuat diri kita menjadi cemas dan gelisah di tengah-tengah keramaian adalah karena memang di dalam diri kamu ada satu hal yang disebut perasaan minder. Minder itu adalah sebuah hal atau sebuah perasaan di mana kita ngerasa gak sama dengan orang lain. Kita ngerasa lebih rendah daripada orang lain. Kita ngerasa lebih gemuk, kita ngerasa lebih item kita ngerasa lebih putih, kita ngerasa lebih bodoh, kita ngerasa lebih cupu. Pokoknya yang lebih rendah, lebih jelek itu perasaan minder. Nah coba Martin dan juga sahabat pagar kehidupan yang pernah mengalami hal seperti Martin. Bener gak bahwa ada dalam diri kamu ketika mengalami kegelisahan di tengah masyarakat ramai, ada perasaan gua tuh gak sama kayak mereka. Gue lebih jelek daripada mereka, gue lebih aneh daripada mereka mas bro. Terus rasanya jadi gelisah. Bener apa enggak? Nah, kalau bener itu pertanda dirimu minder. Dirimu tidak percaya diri. Penyebabnya apa? Penyebabnya macam-macam. Penyebab yang paling sering terjadi kenapa orang bisa minder adalah karena keluarganya kurang bisa membuat dia PD titik. Orang jadi minder teman-teman itu penyebabnya karena dirinya kurang merasa dihargai. Dirinya kurang merasa dihargai oleh lingkungan terdekatnya, dia jadi merasa kayaknya gua tuh enggak punya hal yang bisa dibanggakan ya. Kok gua rasanya enggak punya hal yang bisa membuat diri gua tuh kayaknya layak ya. Nah, perasaan-perasaan kayak gini, begitu dia terjun ke masyarakat akan membuat dia menjadi cemas dan gelisah karena dia merasa dirinya aneh. Tidak sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya tadi yang ngeliatin dia. Bener apa enggak? Nah, kalau memang bener, obatnya itu sudah ada teman-teman di video pagar kehidupan. Coba sekarang, sambil kamu nonton video ini, kamu buka tab baru deh. Buka tab baru, kemudian kamu masuk Youtube lagi, kamu ketikan di Youtube, cara mengobati minder pagar kehidupan ya ketika di YouTube cara mengobati minder pagar kehidupan itu videonya sudah banyak berubah hidup banyak orang dan memang cukup panjang tapi itu bisa mengobati kamu Martin dan orang-orang yang sama pengalamannya seperti Martin ya jadi di sini saya hanya memberikan sekamus macam rambu-rambu kenapa kok diri lu nih diri kamu bisa begitu dan bagaimana cara mengobatinya ya Jadi buat kamu yang pengalamannya sama seperti Martin, dan juga buat kamu Martin, tolong ya. Tolong lihat video saya cara mengatasi minder tadi. Di situ bagus sekali. Sudah ada terapi yang bisa mengobati kamu dari perasaan minder. Bisa dicoba ya. Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong sebuah hal yang berhubungan dengan perasaan. Perasaan itu juga ada hubungannya loh. Ada hubungannya dengan perasaan ketagihan. Nah... Ada gak di antara kamu nih yang sedang bingung gimana mengatasi masalah kecanduan? Nah, kecanduan yang akan saya bahas kali ini adalah kecanduan yang berhubungan dengan rokok. Bener. Ada banyak nih kayaknya di antara kamu semua yang sudah bingung. Gimana ya mas bro caranya gua nih bisa mengobati kecanduan gua terhadap hal yang namanya rokok. Nah ini juga yang ditanyakan oleh sahabat pagar kehidupan berikutnya. Di email ketiga dia menanyakan seperti ini. Email ini ditanyakan oleh seseorang yang bernama Deni Mahadayu. Deni Mahadayu ini adalah seorang yang tinggal di Jember dan dia bertanya mengenai sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Pertanyaannya adalah begini. Selamat pagi Aryan Surya, perkenalkan saya adalah Deni Mahadayu dari Jember. Saya punya permasalahan cukup berat nih. Jadi gini, semenjak saya putus dengan kekasih saya, saya kerap kali memiliki kebiasaan buruk yang namanya merokok. Nah, merokok ini saya sadari, Mas Bro, itu tidak baik efeknya bagi kesehatan saya. Cuman memang benar. Kalau kita sudah ketagihan akan sesuatu, sangat susah untuk melepaskan diri dari hal yang kita tahu bahwa hal itu salah. Nah, pertanyaan saya adalah sederhana, Mas Bro. Bagaimana sih cara yang paling gampang dan juga efektif untuk menghilangkan ketergantungan saya dari rokok yang merusak badan saya ini? Terima kasih. Sukses terus buat pagar kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, pertanyaan ini bagus ya. Pertanyaan ini ditanyakan oleh seorang Deni Mahadayu, orang dari Jember, yang dia ternyata punya kebiasaan buruk yang juga dilakukan oleh sejuta umat, terutama umat Indonesia, ya? yaitu ketergantungan rokok. Jadi, saya punya cara yang berbeda, teman-teman, dengan cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang di luar sana di dalam menyembuhkan ketergantungan rokok caranya adalah begini saya jelaskan dulu landasan ilmunya ya jadi dalam tubuh kita nih teman-teman tubuh kita ini sudah sangat sempurna Tuhan yang Maha Besar sudah menciptakan badan kita ini dengan kemampuan untuk menetralisir segala racun dalam tubuh kita secara alami nah cuman kalau racunnya terlalu banyak kemampuan kita untuk menetralisir racun itu akan berkurang bahkan hilang ya nah Ada salah satu penemuan yang sangat mutahir yang bisa membuat badan kita ini menjadi lebih sehat dan anehnya kalau badan kita sehat jadi males untuk ngerokok. Penemuan itu adalah dengan cara mendetoks tubuh menggunakan alkalin. Jadi alkalin ini ternyata adalah sebuah zat alami yang kalau dicampur dengan air teman-teman dan diminum secara rutin bisa menetralisir tubuh kita dari racun dan ternyata ketika badan kita sudah bersih dari racun, lidah kita pun akan anti banget sama yang namanya rokok. Wah oh, mas bro, kok bisa sih gimana? Nah gini, ini saya bukan promosi ya, ini bukan produk yang saya jual dan saya pun tidak kenal dengan orang yang menjual produk ini. Jadi kalau kamu memang bener-bener adalah perokok berat... ...dan ingin sembuh dari ketergantungan rokok... ...saya punya cara yang berbeda dengan yang lain. Caranya adalah dengan rutin... ...mengkonsumsi alkalin... ...yang dicampur dengan air mineral... ...yang rutin kamu minum. Nah mas bro, belinya di mana? Kalau saya, jujur... ...saya biasanya membeli di Tokopedia. Jadi bisa kamu cari gini... ...cari di Tokopedia, seperti yang saya lakukan ya... ...cari yang namanya... MSE Miracle Blue. Tulisannya gini, MSE Miracle Blue. -way. Tulisannya gitu, MSE Miracle Blue. -way. Nah, nanti disitu akan muncul penjual-penjual yang menjual produk MSE Miracle Blue tadi. Pilih salah satu dan cobain deh. Banyak orang yang sudah bisa berubah hidupnya, lepas dari ketergantungan terhadap rokok dengan mengkonsumsi ini secara rutin, yaitu alkalin yang dicampur dengan air mineral yang biasa kamu minum. Pertanyaannya, kok bisa mas bro? Hanya dengan itu saja kemudian ketergantungan kita terhadap rokok hilang. Jawabannya sederhana. Kalau badan kita normal, sebagaimana bersihnya ketika kita sebelum memasukkan racun apa-apa, badan kita itu punya inisiatif untuk menolak segala hal yang meracuni tubuh. Saya ulangi sekali lagi. Ketika badan kita bersih dari racun, badan kita itu punya inisiatif untuk menolak segala hal yang membuat diri kita menjadi teracuni termasuk rokok. Nah, banyak orang yang udah pakai alkalim dicampur air tadi, teman-teman. Mereka awalnya rokok berat, bisa berbungkus-bungkus. Tiba-tiba lidahnya jadi pahit tuh. Ketika dia mau ngerokok, pahitnya tuh kayaknya enggak enak gitu. Mereka jadi merasa bahwa ngapain sih gua ngerokok? Yang tadinya malah mereka ngerokok terus, sekarang malah nggak ngerokok. Aneh tapi nyata, bisa kamu cobain ya. Sekali lagi, ini saya tidak promosi karena bukan saya yang ngejual. Dan saya pun tidak kenal dengan penjual yang kamu pilih. Jadi tenang aja, tidak ada keuntungan bagi saya di sini. Saya hanya sekedar berbagi yang siapa tahu bisa menghilangkan kamu dari ketergantungan terhadap rokok ya. Siapapun kamu, baik pria ataupun wanita, tua ataupun muda, coba cara ini. Tidak ada salahnya, oke? Okay? Jelas ya, Deni Mahadayu ya. Semoga Deni Mahadayu dari Jember ini bisa segera sembuh dari ketergantungannya terhadap rokok... ...dan menjadi manusia yang lebih sehat dan lebih bersih lagi untuk kedepannya. Amin. Kita doakan ya buat Deni Mahadayu. Oke. Okay. Nah, kalau dari tadi kita udah membahas hal-hal yang tidak seperti biasanya nih... ...mulai dari cara menghilangkan ketergantungan rokok gitu kan... ...mulai membahas perbedaan antara mengkhayal dengan bervisualisasi... ...sampai juga tadi mungkin kita membahas suatu hal gitu ya... Yang ada hubungannya dengan perasaan cemas berlebihan di tengah-tengah keramaian Kali ini di email yang keempat Ada sebuah topik yang ada hubungannya nih Dengan permasalahan hidup kepada orang-orang yang sulit sekali memaafkan Nah kayaknya seru ya Begini nih bunyi emailnya Assalamualaikum Mas Aryan Waalaikumsalam Pertanyaan saya masih terkait materi kemarin nih Yaitu tentang memaafkan Apa sebenarnya definisi memaafkan yang benar? Apakah melupakan masalahnya, atau melupakan pelakunya, atau jangan-jangan melupakan keduanya. Karena jujur nih, kalau saya masih tidak bisa melupakan apapun ketika sumber masalahnya masih ada di sekitar saya, dan masih berhubungan baik pula orangnya dengan saya. Meskipun sebelumnya saya sudah memaafkan secara lisan di depannya sampai berjabat tangan, Tapi pastinya nih, setelah itu, setelah berjabat tangan, sudah tidak sama lagi perasaan saya dan saya pun menjadi tidak sebaik dulu. Haduh, rasanya itu pengen menjauhi dia banget, Mas Bro. Saya masih ngerasa mustahil untuk memaafkan tanpa mengurangi rasa percaya saya kepada dia. Terima kasih, Mas Bro, atas jawabannya. Semoga mewakili teman-teman semua, oke? Pertanyaan ini ditanyakan oleh seseorang yang bernama Farouk Abdul Haq, ya. Jadi pertanyaannya bagus. Intinya gini. Dia kemarin nonton video saya mengenai cara memaafkan orang lain yang benar. Nah, kemudian dia masih bingung. Kalau kita memaafkan orang lain, Mas Bro, itu melupakan masalahnya atau orangnya sih? Atau jangan-jangan keduanya? Saya jawab itu dulu. Kalau kita memaafkan orang lain, teman-teman, yang kita maafkan itu justru dua-duanya. Tapi, bukan berarti kamu memaafkan orang itu Terus kamu menerima kembali? Bukan. Yang kamu ikhlaskan itu adalah perbuatan yang sudah berlalu dari dia. Contoh ya, misalnya kamu ceritanya pernah ditipu soal uang sama sahabat kamu. Nah ternyata uang itu udah diambil sama dia, kemudian saya menyuruh kamu di video kemarin memaafkan dia. Memang susah Farouk untuk bisa memaafkan orang yang sudah membuktikan diri bahwa mereka itu jahat sama kamu itu susah. Tapi saya jelaskan di video kemarin, kalau kita menjadi orang pemaaf, yang untung diri kita sendiri loh. Kenapa? Karena energi orang pemaaf itu akan selalu menarik rezeki-rezeki dari Tuhan Yang Maha Besar secara lebih mudah. Itu fakta, ya. Nah, terus Mas Bro Kalau gue susah memaafkan dia, seperti yang dikatakan Faruk tadi, udah berjabat tangan, tapi sesudah berjabat tangan, kesel lagi gitu ya. Itu gimana mas bro? Jawabannya adalah itu tugas kamu. Loh, maksudnya gimana sih? Gini loh, perasaan kesel itu memang ada di dalam dada. Kalau kamu mendengarkan video cara memaafkan yang benar kemarin sampai habis Faruk saya tidak menyuruh kamu berjabat tangan saja. Tidak. Yang saya suruh kamu lakukan adalah doakan dia dengan doa terbaik. Seperti kamu mendoakan sahabat baik. Loh, ya susah dong mas bro, gimana sih? Orang udah nyakitin kita kok didoain itu. Itu satu-satunya cara yang bisa membuat perasaan kesel kamu sama dia tuh hilang. Berganti menjadi lapang. Emang bener? Kamu udah selama nama dia nih. Keselnya masih ada, itu normal. Normal sekali. Oke. Nah, salahnya diri kamu adalah tidak mendoakan dia dengan doa terbaik. Jadinya perasaan kesel masih ada tuh dalam hati tidak kemana-mana. Nah, sekarang tugas kamu faruk dan juga sahabat pagar kehidupan yang lain yang punya permasalahan sama gitu ya seperti faruk coba deh. Setelah berjabat tangan minta maaf, coba setelah kamu beribadah kalau kamu muslim mungkin salat doa India juga dengan doa yang terbaik supaya dia itu kembali ke jalan yang benar mudah rezekinya dan lapang hidupnya emang susah tapi percaya atau enggak cuman itu satu-satunya jalan untuk melapangkan hati dari perasaan benci kepada orang yang sudah menyakiti kita nah setelah itu bukan berarti saya menyuruh kamu untuk dekat lagi sama dia enggak No, tidak sama sekali. Kalo orang sudah terbukti jahat sama kita, saya ajarkan, jauhi dia. Jauhi dia, tapi tetap maafkan dia. Jadi, memaafkan yang benar itu bukan berarti kamu memaafkan terus menerima lagi. No, enggak. Maafin dia, hilangkan rasa dendam dalam dada dengan mendoakan orang itu, setelah itu jauhi dia. Gak usah terima lagi karena dia sudah terbukti jahat dengan kita. Jauhin tapi maafkan dengan ikhlas. Jelas kan? Itu cara yang benar Farouk. Oke? Okay? Nah, gak kerasa teman-teman, kita sudah masuk ke email yang terakhir. Email yang terakhir ini juga pastinya pernah dialami oleh semua sahabat pagar kehidupan, terutama yang sudah pernah bekerja dengan orang lain ya. Pertanyaannya adalah begini. Pertanyaan ini ditanyakan oleh seseorang yang bernama Ria Aster. Pertanyaannya secara sederhana dia menanyakan seperti ini. Selamat sore mas bro. Sukses terus buat pagar kehidupannya. Saya punya pertanyaan nih. Mana yang lebih penting? Antara pekerjaan yang gajinya besar atau dengan kenyamanan hati ketika kita mengerjakan pekerjaan tersebut? Karena memang saya sedang dalam kondisi yang bimbang nih. Kebimbangan saya itu muncul mas bro karena di tempat saya kerja sekarang Saya memiliki penghasilan yang cukup besar. Namun, saya kurang dihargai oleh majikan saya. Namun, kalau saya berhenti dari pekerjaan ini dan melakukan pekerjaan yang membuat saya bahagia, belum tentu gajinya sebesar yang saat ini saya kerjakan. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih penting dalam kondisi saya seperti ini? Di antara gaji yang besar atau pekerjaan yang membuat saya bahagia? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Oke. Okay. Email ini bagus juga. Karena bisa jadi ya, di email ini ada beberapa pertanyaan yang juga mungkin sama di kepala kamu sebuah sahabat pagar kehidupan yang mendengarkan video saya kali ini. Jadi lebih penting mana? Antara pekerjaan yang bener-bener gajinya sudah besar atau pekerjaan yang bisa jadi gajinya lebih kecil gitu ya. Tapi membuat kamu bahagia. Nah sekarang, Saya tanya dulu nih. Bagi kamu yang dari tadi mungkin fokus mendengarkan saya, coba menurut kamu nih yang mendengarkan saya, tolong dijawab dalam hati. Lebih penting mana? Mengerjakan sebuah pekerjaan yang gajinya besar tapi kamu tidak dihargai? Atau meninggalkan pekerjaan yang gajinya besar tadi, fokus ke dalam pekerjaan yang membuat kamu bahagia? Walaupun dari segi penghasilannya mungkin kurang besar dibandingkan pekerjaan yang pertama tadi. Ayo, pilih mana teman-teman? Coba dijawab. Hah? Pilih mana coba? Ayo. Aduh mas bro, gue sih pengen sebenernya mengerjakan pekerjaan yang bikin gue happy. Cuman kan kita hidup juga butuh duit ya mas bro ya. Jadi kita gak usah munafik lah. Kita butuh duit gitu. Kalau misalnya nanti gaji gua kecil tapi pekerjaannya enak sama juga bohong dong mas bro. Bener gak? Jawabannya salah. Gini, setiap orang yang mengerjakan pekerjaan yang dicintainya itu cepat atau lambat penghasilannya pun akan meningkat. Sekali lagi ya, orang yang mengerjakan pekerjaan yang dia cintai dan dia sukai, pekerjaan itu cepat atau lambat akan menghasilkan penghasilan yang banyak buat dia pada suatu saat nanti. Sementara kebalikannya, orang mungkin sekarang boleh punya pekerjaan yang gajinya gede, tapi dia nggak suka dengan pekerjaan itu. Percaya deh sama saya. Percaya sama saya bahwa pekerjaan itu tuh yang membuat kamu tersiksa walaupun gajinya besar, itu ujung-ujungnya cuman membuat kamu tidak bisa berkembang. Nah sekarang pertanyaannya saya balikin lagi ke kamu. Pilih mana? Mau menjadi orang yang berkembang atau mau menjadi orang yang tertekan dan tidak berkembang? Hayo, pilih mana? Jelas kalau kamu normal akan memilih gua mau jadi orang berkembang mas bro. Nah masalahnya diri kamu nih belum percaya diri. Gak percaya gitu. Oh masa sih? Oh, ah omong kosong doang teori ah. Oh. Gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin ah Masa sih coba ngerjain pekerjaan yang bikin gue happy. Penghasilan gue bisa tinggi lama-lama. Eh gak percaya. Cobain dulu teman-teman. Cobain dulu. Buktikan ucapan saya. Bahwa bener loh. Kalau kita mengerjakan pekerjaan yang kita cintai. Pekerjaan itu cepat atau lambat akan memberikan kita penghasilan yang besar. Itu janji saya buat kamu. Ya. Coba. Sambil diantara kamu mendengarkan suara saya ini, ada nggak yang mau bertestimoni mungkin di bagian komentar di bawah? Bener nggak ketika kamu mengerjakan pekerjaan yang kamu cintai gitu ya? Ada perubahan besar dalam penghasilan yang tadinya dikit, tiba-tiba cepet gitu berkembang, berkembang, berkembang, sampai penghasilannya lebih besar dibandingkan pekerjaan kamu yang dulu. Coba deh, kalau ada yang pernah mengalami hal ini, kasih testimoni dong di bagian komentar di bawah ya, supaya sahabat pagar kehidupan yang belum mengalami bisa percaya bahwa, eh iya ya, Ternyata ada lo yang mengalami. Nah, itu dia. Coba ya, silahkan kasih testimoni di bagian komentar bawah. Oke, okay. teman-teman, email-email yang sudah kita bacakan di hari ini tadi sebenarnya adalah rangkuman. Rangkuman dari permasalahan hidup manusia yang bisa jadi dialami oleh semua orang. Mulai dari perasaan yang cemas tanpa alasan yang bisa kita ketahui, mulai dari belum bisa memaafkan orang lain... Dan sebagainya, semua permasalahan ini sadar atau enggak itu dialami oleh semua orang loh. Nah sekarang, dengan adanya video ini, apa yang bisa kamu petik teman-teman dari kisah-kisah teman-teman kita tadi? Yang bisa kita petik adalah setiap orang pasti punya masalah, satu. Dan yang kedua, setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluar selama diri kita mau berusaha. Saran saya untuk kali ini, coba deh teman-teman. Dengarkan suara hati kamu Suara hati itu mungkin memang terkesan tidak masuk akal Tapi percaya atau enggak Kebahagiaan yang paling besar Ada ketika kita mendengarkan suara hati Dengarkan suara hati kamu Dan rasakan deh Bahwa ternyata Kebahagiaan itu dekat ya Kebahagiaan itu ada mas bro Pada hati yang mau gua dengarkan So Mulai detik ini ayo Di minggu yang baru ini, setelah kamu mendengarkan video saya kali ini, ayo jadilah pribadi yang mulai fokus mendengarkan suara hati. Apapun yang hati kamu katakan, tolong lakukan karena di situ loh asal-muasal kebahagiaan sejati akan tercipta. ya Saya doakan semoga di minggu yang baru ini kamu semakin banyak menerima keajaiban dan kebahagiaan ya. Semoga apa yang bisa saya bagikan di minggu kemarin dan juga di minggu yang akan datang Bisa semakin menginspirasi kamu menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu, dari masa ke masa Selamat menjalani minggu yang baru teman-teman Tetap semangat dan jangan lupakan untuk selalu berbuat kebaikan ya Masih ada saya Aryan Surya sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving Bye-bye